Thank、you s なんだ Kesha, tepuk tangan d o n g buat Kesha. Terima kasih. Aku merinding. Merinding. Kesha,、ya、itu、baik. tadi enak banget. Itu lagu kamu nyanyiin kayak gitu k a l a u dijual sekarang udah pasti laku sih lagunya aku yakin, yakin. Berkat siapa? Nah ini aku mau tanya sebenernya, bunda kenapa n gak diri bun? Karena ini lagu di apa? Bun, kenapa? Ada, ada kisah apa s e b e n a r n y a bunda kenapa gak berdiri enggak, ya? Melok melok nang. Ini ada hal yang harus d e r j e l a s i Saya berdiri. kalau <laughs>、eh, Gak <laughs> bukan tadi <Sampai> ada sedikit meleset. <laughs> Jadi kalau ada sedikit meleset aku gak berdiri. Oh gitu. Meleset sedikit. Meleset sedikit sekali ada memang. Tapi secara keseluruhan penampilan umur kamu berapa? enam belas belas tahun. Kontrol emosi seperti tadi menjadikan lagu itu lagu kamu sendiri buat aku itu keren banget, hebat banget. Oke siap, m a s a l a n g aku dikit、dapet. ya, Mas. Iya, boleh-boleh aku boleh, nambahin、ya. aja kan, kadang-kadang. Kadang-kadang orang bilang kayak Judika tuh teknik banget gitu. Ini sebenarnya kamu nyanyi ini simple dalam, ini tekniknya tinggi loh. Jadi、yes. orang jangan, jangan mikir kalau nyanyi pakai teknik tuh yang selalu ya. yang... Banyak r a n s e n y a banyak improvisasinya enggak, ini kamu kontrol ininya, kontrol. nadanya, nafasnya, emosinya, itu teknik gitu loh. Teknik macam-macam dan、yep. ini aku pikir salah satu penampilan yang simple, d a l a m dan keren banget. Aku suka banget dari、yep. nah、ini, Keisha. Keisha, salam satu jiwa. Arema,、okay. arema. Ya、yeah, uh, Keisha, inilah cale apa ya cara bernyanyi yang kamu apa adanya, justru ini ngangenin kalau dibilang orang. Penyanyi ya. yang mengangenin nih yang kayak kamu giniin. a a Tau gak ngangenin? Gimana,、lo? gimana. Ngangenin t i h kamu tau gak? Apa Su,、so、a r t i n i a ngangenin lo apa sih、so? Su? Ngangenin k a l a u bahasa Indonesianya adalah ngerinduin. <laughs> Aku mau <guluh> ya mas, cantumnya g langsung, yaudah、um, oke.、Okay. Uh, Anak, mas Anak,、yes, uh, dijaga tata b a h a y a n y a ya, ya oke、okay. jangan yang, ngomong cantum. y a l sedikit mahal gitu, <guluh> mahal ini, bukan ya,、okay. mahal ini, mahal、okay. ya, gitu. o、okay. Keisha k e kamu harus bisa pertahanin kemampuan kamu yang hari ini dan cara bernyanyi yang hari ini. Biar kamu akan punya karakter yang kuat bahwa di panggung a d a kamu akan dikenang bahwa kamu nyanyi yang tidak aneh-aneh. Tapi kamu menampilkan rasa dan n gak g ada teknik yang luar biasa disitu. Tapi kamu memberikan rasa dan arti dari lagu ini. Makanya Maya tadi n gak g bisa, di, Maya kenapa, kenapa tadi duduk? Sebetulnya bukan masalah apa-apa. Dia, apa, Mas? dia terkenang, dia terkenang sama、apa? lagu ini. Dia mungkin punya sejarah dengan lagu ada, ini gak tau. sejarah u Hanya、ada、Maya yang、lagunya? bisa ceritakan,、ada、sebetulnya hanya Maya aja. ピタン。 Akhirnya yaudahlah buat suami kasih aja lirik Oh k a r e n a s u a m i Oh, m a t h l itu masih sama-sama. Dulu waktu itu. Oh m a t u yang mau tanya b e g i t Dulu waktu, bu. itu, Bulu, waktu, itu, waktu masih itu masih suami, masih sama -sama. waktu dia nyolong masih masih suami. Terus kemudian dia ganti, yaudah aku bikin tema lagi lagu ya, tema doang ya bukan lirik.、Oh, tema,、okay. aku baik-baik aja. Dia ganti dengan itu, tema doang bukan lirik.、Okay. Enggak, enggak, enggak, justru, justru, n g g a k a k enggak, enggak, a k enggak, enggak, e n a k a k enggak, a k enggak, n g g a enggak, e n a enggak, n g g a k enggak, e n a k e n g a k e a k e g g a k enggak, e n g a k e n g a k e n g a k enggak, e n g a k e n g k e n g a r e a k n g g a k a k a k enggak, e a enggak, e n a k e n g a r a k e a k enggak, e a k enggak, e a k n a k e n g a k enggak, e n a k enggak, a k n a k e n g g a enggak, e n a k a k enggak, e a k enggak, e a k enggak, a k n g g a k enggak, e a k a k a k enggak, e a k e n g g a a n g g a k e Seru banget juga kan penampilan yang barusan. Kalau mau lihat yang lain langsung aja subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.